pada sore hari ini bertempatan dengan akhir bulan Rajab dan bertempatan di tanggal atau di bulan april awal bulan april 2019 insyaallah kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah beserta dengan prakteknya tentu pembahasan ini membutuhkan waktu namun karena keterbatasan waktu kita kita akan membahas secara ringkas bi'inillah terkait dengan apa yang akan kita bahas yaitu praktek penyelenggaraan jenazah ma'asul muslimin rahimu'kumullah kita semua akan mengalami yang namanya kematian Hari ini atau hari esok Semua kita akan mengalami yang namanya kematian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya Ayat 35 Kullu nafsim zha'ikatul maut Wa nablukum bishar wal khairi fitnah Wa ilayna turja'un Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Kullu nafsim dha'ikotul maut Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fama uzukhziha 'ani nari wa udkhilal jannah wa udkhilal jannata faqad faz wama alhayatud dunya illa matahul tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam ayat yang lain, dalam surat Qaf ayat 19, wajahat sakaratul mauti bil hak, dalikama kun tamin hutahid dan dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Masal Muslimin, rahimahukumullah dengan bersamaan bersamaan dengan yakinnya kita kalau kita akan mati bersamaan dengan yakinnya kita kalau kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini namun barhalafikum disadari atau tidak disadari seringnya kita melalaikan hal tersebut bahkan mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Faail mukminin na akias siapakah mukmin yang paling beruntung kalau aktaruhum lil maudidikro kata Rasulullah beliau menjawab yang paling banyak mengingat kematian wa ahsanuhum lima baqdahu istidha dan ulaikal akias yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkannya untuk alam setelah kematiannya, itulah yang paling beruntung. Nama yaitu Khalikur Ra'um, rahimani warahmatullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mempersiapkan di kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Dan insya Allah pada kesempatan ini, karena waktunya sangat singkat dan mepet. Kita akan mulai langsung ke beberapa hal yang diwajibkan bagi orang yang hidup Ketika ada saudaranya semusli meninggal dunia Sebelum itu mungkin sedikit anak singgung Ketika seseorang mendapati saudaranya hendak meninggal dunia Maka dianjurkan bagi dia untuk mentalkinnya mental yaitu mengajak orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan suara yang pelan dan jangan memaksa jangan memaksa dengan para suara yang pelan karena di situasi seperti itu di situasi beratnya sakaratul maut kalau seseorang memaksa untuk apa untuk orang yang di itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah justru dikhawatirkan malah sebaliknya dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik di akhir kehidupannya karena sesuatu, karena kehidupan dia karena saat-saat yang dia alami, saat-saat yang sangat membuat sempit dadanya maka di dengan baik la ilaha illallah kemudian barangkullahi wabarakatuh ketika setelah meninggal dunia Kewajiban dia adalah Barakallahu Fikum memejamkan matanya. Maka memejamkan matanya. Biasanya seseorang yang meninggal dunia ditarik rohnya itu diikati diikuti dengan pandangan mata. Maka dipejamkan matanya. Kemudian Barakallahu Fikum yang selanjutnya dirapatkan mulutnya. Biar tidak enam ditutup diikat dengan apa misalnya biar ditutup kemudian perutnya barokallafikum diletakan sesuatu supaya tidak kembung kemudian ditutup dengan kain ditutup dengan kain nah, itu secara global ketika seseorang mendapati saudaranya hendak meninggal dunia atau setelah meninggal dunia beberapa saat kemudian masirul muslimin wabillah Kewajiban bagi orang yang hidup ketika ada saudaranya meninggal dunia maka yang pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Ada beberapa hal terkait dengan masalah ini. Ada empat hal penting tentang memandikan jenazah. Kita mulai dengan memandikan jenazah. Yang pertama hukum memandikan jenazah. Apa hukumnya? Memandikan jenazah hukumnya wajib. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Jenazah wajib untuk dimandikan. Hal ini berdasarkan dalil diantaranya. Bima Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Kata Rasulullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihnya. Ini yang pertama, yaitu wajib mayit untuk dimandikan. Kemudiannya hal yang kedua yang penting terkait dengan memandikan mayit, yang pertama adalah, kedua ini ada beberapa poin. Ana sebutkan yang pertama, yang kedua itu hal penting yang diperhatikan terkait memandikan mayit. Hal penting yang diperhatikan terkait memandikan mayit. Poin pertama untuk memandikan mayit untuk yang memandikan mayit hendaklah dipilih orang yang terpercaya. Untuk orang yang memandikan mayit hendaklah dipilih orang yang terpercaya, adil dan tahu hukum-hukum memandikan jenazah. Untuk yang memandikan mayit hendaklah dipilih orang yang terpercaya, adil dan tahu hukum-hukum memandikan jenazah. Kemudian yang kedua yang diprioritaskan untuk memandikan mayit adalah orang yang diberi wasiat untuk memandikan. Yang diprioritaskan untuk memandikan mayit adalah orang yang diberi wasiat untuk memandikan. Misalnya, Anda sebelum meninggal dunia, Anda tulis wasiat. Kalau Anda meninggal dunia, yang memandikan Anda misalnya si A. Atau diucapkan misalnya dan semisalnya kemudian yang ketiga ya poin yang ketiga kalau tidak ada wasiat artinya yang meninggal dunia ini tidak mewasiatkan siapa yaitu kerabat dekatnya kerabat dekatnya dan seterusnya seperti bapaknya kakeknya atau anak laki-lakinya apabila mereka mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah sarata ini. Kemudian kerabat dekatnya dan seterusnya seperti bapaknya, kakeknya atau anak laki-lakinya apabila mereka mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Kemudian yang keempat, jika kerabat dekatnya tidak ada yang mengetahui tata cara memandikan mayit atau memandikan jenazah, diprioritaskan orang lain yang mengetahui. Jika tidak ada kerabatnya yang mengetahui hukum tata cara memandikan jenazah, maka yang diperlakukan adalah orang lain yang mengetahui. Kemudian yang kelima, mayit laki-laki dimandikan laki-laki. Mayit laki-laki dimandikan laki-laki dan mayit perempuan dimandikan perempuan. Mayit laki-laki dimandikan laki-laki dan mayit perempuan dimandikan perempuan. Kemudian yang keenam, Suami istri boleh memandikan pasangannya Suami boleh memandikan mayit istrinya Atau jenazah istrinya Dan sebaliknya Seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya Tentu kalau mengatai hukum-hukum yang terkait dengan Tata cara memandikan jenazah Boleh Suami istri boleh memandikan jenazah pasangannya Kemudian yang ketujuh Laki-laki dan perempuan boleh memandikan jenazah Anak-anak yang berusia kurang dari 7 tahun Laki-laki dan perempuan boleh memandikan jenazah Anak-anak yang usianya kurang dari 7 tahun Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan Kalau ada anak kecil meninggal dunia umurnya baru 5 tahun Maka laki-laki boleh memandikannya Perempuan juga boleh memandikannya Baik itu jenazah laki-laki Ataupun itu jenazah anak perempuan Boleh Dikurang dari tujuh tahun Kemudian yang kedelapan Orang muslim Baik laki-laki ataupun perempuan Tidak boleh memandikan Mengangkat Mengafani Dan mengsholatkan orang kafir Walaupun orang kafir tersebut kerabatnya tidak boleh Orang muslim baik laki-laki ataupun perempuan Tidak boleh memandikan, mengangkat, mengafani dan mensolatkan orang kafir Walaupun orang kafir tersebut adalah kerabatnya Kemudian yang ke sembilan Air yang digunakan untuk memandikan adalah air yang suci dan boleh digunakan Air yang digunakan untuk memandikan adalah air suci dan boleh digunakan Kemudian sepuluh Jenazah dimandikan di tempat tertutup. Jenazah dimandikan di tempat tertutup. Kemudian yang ke sebelas, orang yang tidak memiliki kaitan dengan proses memandikan tidak sepantasnya ikut menyaksikan. Orang yang tidak memiliki kaitan dengan proses memandikan tidak sepantasnya ikut menyaksikan. Misalnya yang memandikan seseorang itu tiga orang misalnya, satu orang lain yang dipercaya dua anaknya misalnya atau pamannya ada pun yang tidak berkaitan tidak sepantasnya ikut menyaksikan itu poin ke, apa itu poin yang kedua yang penting untuk diketahui terkait memandikan jenazah sekarang hal yang ketiga perlengkapan yang dibutuhkan sengaja nah, buat ini biar tidak biar ada gambaran jelas perlengkapan yang dibutuhkan untuk memandikan yang pertama, persiapkan air secukupnya di ember dengan gayungnya. Persiapkan air secukupnya di ember dengan gayungnya. Kedua, persiapkan air dengan campuran daun bidara dan air dengan campuran kapur barus. Ini yang kedua. Air persiapkan air dengan campuran daun bidara dan air dengan campuran kapur barus caranya gimana, sejak saja ember ember kemudian dicampur dengan air kapur barus ember yang besar misalnya kemudian dicampur dengan air apa? dicampur dengan kapur barus yang sudah ditumbuk ya bukan kapur barus batangan kapur barus yang sudah ditumbuk dicampur atau daun bidara yang kering naam sudah kering sudah ditumbuk kemudian dicampur dikudek-kudek sehingga muncul busanya seperti itu Kemudian yang ketiga, persiapkan kain penutup aurat. Persiapkan kain penutup aurat. Kemudian yang keempat, persiapkan sabun tentunya, sampo, sarung tangan, waslap, handuk, dan masker. Persiapkan sabun, sampo, sarung tangan, waslap, handuk, dan masker. Itu perengkapan yang penting untuk disiapkan. Jangan sampai nanti ketika memandikan bingung, ininya mana, ini mana? Disuruh. Siapa? Kemudian yang keempat, tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Rehan bawa bantal guling enggak? Enggak bawa. Keempat, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, mayit diletakkan di meja pemandian. Mayat diletakkan di meja pemandian. Yang kedua, aurat ditutupi terlebih dahulu, kemudian semuanya pakaian dilepas. Aurat ditutupi terlebih dahulu, kemudian semua pakaiannya dilepas. Langsung kita praktekkan ya, biar cepat. Ya, Bantu gurunya aja. Ya. Anggaplah ini bantal guling. Iya. <tuh> diletakkan di meja pemandian, aurat ditutupi terlebih dahulu, kemudian semuanya dilepas. Kan biasanya tadi ditutupin kain kan? Nah, diangkat, kemudian ditaruh di meja pemandian, kemudian dilepas tanpa terlihat auratnya. Dalam keadaan tertutup auratnya, paham ya? Tanpa terlihat auratnya dibuka di bawah kain penutup aurat sehingga dibuka lepas tanpa terlihat auratnya. Kemudian yang ketiga, kepala mayit diangkat kita mulai memandikan. Kepala mayit ana tulis dulu poin-poinnya baru ana jelaskan. Kepala mayit diangkat hingga mendekati posisi duduk. Kepala mayit diangkat hingga mendekati posisi duduk. Kemudian perut si mayit diurut dengan tangan agar kotorannya keluar. Kemudian perut si mayit diurut dengan tangan agar kotorannya keluar. Setelah itu, dua lubangnya dibersihkan dan diceboki. Najis yang ada di kedua lubang tersebut dibersihkan dengan kain yang dibungkuskan pada tangan orang yang memandikan. Poin yang ketiga ana jelaskan, setelah ana pakai masker, setelah ana pakai apa namanya sarung tangan atau waslap, kemudian ana ini palanya sebelah kanan ya atau ana tadi apa kepala diangkat hingga mendekati posisi duduk seperti ini hingga mendekati posisi duduk kemudian perutnya mayi diurut pelan-pelan diurut pelan-pelan sampai kotorannya keluar nah setelah kotorannya keluar kemudian dicebokin ini tangannya pakai waslap kan dicebokin pakai sabun misalnya terus cebokin diurut pelan-pelan keluar cebokin urut pelan, -pelan. Dengan penutup apa ini Penutup aurat tertutup ya Ini gak kelihatan auratnya Turut, Sampai keluar Dicebokin, keluar dicebokin Dan seterusnya, sampai kita melihat Dan menganggap itu bersih Sudah gak ada yang keluar, dicebokin, siram Nah makanya banyak ada beberapa orang yang bantu Kayak gayung, siram Kayak gayung, siram, sudah ya paham ya Nah Selesai, sudah bersih misalnya Pakai sabun, dicebokin, pakai sabun Diurut Kemudian yang keempat, orang yang memandikan berniat memandikan mayit. Orang yang memandikan berniat memandikan mayit membaca Bismillah dan memudukan dan mewudukan si mayit seperti wudu untuk sholat. Orang yang memandikan berniat memandikan mayit membaca Bismillah dan memudukan si mayit seperti wudu untuk sholat. Kecuali berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, mulut dan hidung cukup diusap. Enggak boleh dimasukkan, Keselak nanti. Ya, lihat ya, ya. Nah. Enggak. Untuk mulut dan hidung enggak boleh dimasukkan. Naam. Pertama ana mau memandikan mayit, berniat ana memandikan jenazah ini. Kemudian membaca bismillah. Setelah itu diwudukan. Diwudukan, dicuci tak kedua telapak tangannya. Kemudian dicuci apa namanya? Eee, apa, tadi mulutnya dan hidungnya nggak di gak dimasukkan air ke dalam hidung ya. Cukup di diusap mulutnya, kemudian apa nih? Hidungnya, kemudian dibasu mukanya sampai selesai berwudhu sampai selesai berwudhu. Paham ya? Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kepala dan jenggot mayit dibasu dengan air yang dicampur daun bidara tadi. Air perasan daun bidara. Atau sabun atau bahan lainnya. Tidak ada air yang bercampur daun bidara, bisa sabun, bisa sampo, dan lain-lain. Setelah itu, ini penting, setelah kepala dan jenggot mait dibasuh dengan air bidara atau sabun atau bahan lainnya, setelah itu basuh tubuh bagian depan yang kanan. Setelah itu basuh tubuh bagian depan yang kanan dari atas ke bawah. Begitu juga bagian tubuh yang kanan yang belakang dengan dimiringkan dari punggung belakang sampai ke bawah. Kemudian setelah bagian kanan selesai, sekarang basuh bagian kiri dari depan atas ini apa nih pundak eh bahu dari bahu kiri sampai kaki. Kemudian yang bagian belakang punggung kiri sampai kaki belakang ketika selesai itu berarti hitungan berapa? satu kali mandi berarti hitungan satu kali mandi gitu ya. nah praktekan yang pertama anda ambil gayung yang berisi air campuran daun bidara anda usapkan kepalanya dengan busa daun bidara jenggotnya kemudian anda siramkan kepalanya kepala dan mukanya kepala dan mukanya nah siramkan pelan-pelan-pelan. Kalau enggak ada tadi daun bidara bisa pakai sampo. Bisa pakai sampo atau sabun atau yang semisalnya. Setelah kepala dan jenggot selesai, kemudian Anda mulai bagian kanan. Bagian kanan sini ya. Ya kan? Anda siramin sambil digosok-gosok sabun atau daun air daun bidara. Siramin bagian depan ya. Bagian depan sebelah kanan ya. Siramin sampai kaki. Selesai sudah Anda sabu-sabu Anda sambil sabun. Pelan-pelan sampai kaki atau air daun bidara lama sampai kaki. Kemudian bagian belakang kanan gimana? Dengan dimiringkan, dibantu sama temennya. Ana, siramkan sambil digosok-gosok bagian belakang kanan. Punggung kanan berarti ya, dari atas. siram nah siramin, gosok-gosok, siramkan atau pakai sabun. Terus, ke pinggang ke pantat ke betis paha dah belakang betis kemudian sampai kaki selesai bagian kanan Paham ya setelah selesai bagian kanan kemudian beralih ke bagian kiri basuh bagian kiri jadi apa ini bahu bahu depan bahu bagian depan kiri terus anda siram anda gosok-gosok pakai air daun bidara atau kalau enggak ada pakai sabun terus sampai bawah kaki selesai bagian kiri bagian depan Beralih ke bagian kiri belakang dengan dimiringkan, biar gampang untuk menggosoknya. Kemudian nak basuh, pakai eh, nama basuhan air daun bidara atau nggak ada, kalau nggak ada sabun, terus nak usap bahu belakang, eh punggung belakang, pinggang, pantat, paha belakang, betis, kemudian sampai kaki. Selesai kiri ini berarti hitungannya berapa? Satu. Kalau seperti itu baru dihitung sah satu. Paham ya? Nah dihitung satu, dihitung sa satu enam. Dianjurkan atau disunahkan untuk berapa kali memandikan mayit? Tiga kali mandi, tiga kali mandi. Berarti itu satu kali. Diulang seperti itu, yang kedua dan yang ketiga maka selesai. Apa kata Rasulullah? Iksilna salasan. Awu um Khomsan awaakteramindali ka in rawaitun nadali bima in wasidrin wajal wajal apa wajalna fil akhiratika fura awshay anmin fura mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap perlu dengan air dan daun bindara dan jadikanlah siraman terakhir adalah air yang dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus anda ulangi basuhan yang terakhir dengan air yang dicampur kapur barus. Basuhan yang terakhir yang ketiga atau yang terakhir mungkin mau lima kali basuhan yang terakhir dengan air yang dicampur dengan kapur barus apa fungsinya fungsinya akan mendinginkan tubuh jenazah kemudian juga akan mengusir eh, apa namanya eh, bakteria atau menjauhkan dari eh, bakteri dan serangga untuk mendekati jenazah selesai satu dua kali tiga kali Enam, selesai memandikan jenazah, gampang. Itu tata cara memandikan jenazah, mudah. Kemudian poin yang keenam yang wajib adalah memandikan mayit sebanyak satu kali jika telah bersih. Itu yang wajib. Yang wajib adalah memandikan mayit sebanyak satu kali jika telah bersih. Dan yang disunahkan adalah sebanyak tiga kali meskipun telah cukup bersih. Dan yang disunakan adalah sebanyak tiga kali meskipun telah cukup bersih. 6. Kalau satu kali bersih, tidak masalah. Tiga kali belum bersih, tambah. Empat, tambah lima, bilangan ganjil. Lima belum bersih, enam, tambah tujuh. Itu seperti itu, 6. Kemudian yang ketujuh, kemudian setelah dimandikan dikeringkan dengan handuk. Dikeringkan dengan handuk. Kemudian yang ke delapan setelah itu diletakkan di atas kain kafan yang telah disediakan Maka dari itu baiknya untuk memperlancar proses penyelenggaraan jenazah Sebelum dimandikan sudah disiapkan kain kafan di tempat tertentu Sehingga nanti ketika diangkat tinggal diletakkan di kain kafan Dan poin yang ke sembilan orang yang memandikan mayit disunahkan untuk mandi setelah selesai memandikan Orang yang memandikan ma'id disunahkan untuk mandi setelah selesai dimandikan. Selesai tata cara memandikan jenazah. Mudah. Bagi kita semua memiliki kewajiban. Kalau ada kerabat kita, kita yang tampil. Kalau ada saudara kita, kita yang tampil. Kalau antum melihat sebagian orang barang Allah fikum memandikan jenazah asal-asalan. Ana tidak pernah melihat memandikan jenazah benar. Ada teman anak SMA teman SMA subhanallah ketika mana yang ditinggal dunia ditonton sama perempuan, sama laki-laki eh, teman anak laki-laki auratnya kemana-mana, diserang pakai serang, keran ditonton banyak orang ya kelihatan auratnya Nah dan banyak kejadian lah maka dari itu Al-Fikum pentingnya belajar tentang tata cara memandikan jenazah cukup insyaallah nanti kita lanjutkan pada salat maghrib Terkait dengan mensolatkan jenazah, naam mengkafani, mensolatkan dan mengkuburkan Allah Taala Subhanahuwataala Muhibbihm Dika, Shadoalahilahantas Takfiru Kau Atobilai.